Sekarang kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri fi'el ya, Alamatul fi'li Ciri-ciri fi'el Isim ada tandanya, demikian pula dengan fi'el Dia juga ada tandanya Ciri yang pertama adalah kot Kot Kot ya, Dia bisa mempunyai arti sungguh ya, Bisa mempunyai arti kadang-kadang atau bisa pula mempunyai arti hampir Namun untuk kapan penggunanya Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Namun yang jelas apabila ada suatu kata didahului dengan qat Maka kata tersebut adalah fi'il Contoh misalnya firman Allah SWT Qat alima kullu unasin mashrobahum Ya di sini kita perhatikan kata alima, ya alima didahului dengan kot, maka tidak ragu-ragu lagi bahwasanya alima merupakan vl, ya sesungguhnya ya setiap suku telah mengetahui ya tempat minum mereka masing-masing, ya di sini alima merupakan vl karena didahului dengan kot, kot merupakan tanda vl. Kemudian ciri yang kedua adalah asin ya asin yaitu huruf sa huruf sa apabila ada suatu kata ya didahului dengan sa ya maka dia ditebak adalah sebagai fi'il sa mempunyai arti akan ya mempunyai arti akan ya dari artinya saja kita tentunya sudah tahu bahwasanya akan itu berhubungan dengan waktu. Makanya dia termasuk kelompok fi'il. Sa artinya akan. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala ya, saya ja'alullahu ba'da usri yusran. Ya, Allah menyatakan ya, Allah akan menjadikan setelah ya kesukaran itu kemudahan ya setelah kesulitan kemudahan di sini kita perhatikan kata yajaalu kata yajaalu dia kita lihat Didaului dengan huruf sa didahului dengan huruf sa maka yajaalu ya merupakan fi'el baik itu ciri yang kedua sekarang ciri yang ketiga adalah saufa saufa yang mempunyai arti kelak ya dari artinya saja Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya kata yang didalui dengan saufa termasuk fiil. Artinya saufa adalah kelak. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla saufa ta'lamuna." Ya, "Kalla saufata lamun Artinya adalah ya, janganlah demikian, ya. Kelak kamu akan mengetahui, ya. Kelak kamu akan mengetahui. Nah di sini sauva, ya kita perhatikan setelah saufa ada kata taklamun maka taklamun adalah merupakan Fi'il Baik, itu untuk ciri yang ke tiga. Untuk ciri yang keempat dari fi'il l adalah tak taknes asaginah. Maksudnya adalah tak yang disukun yang digunakan untuk jenis perempuan ya tak yang disukun yang dia digunakan untuk jenis perempuan dikenal dengan tak taknis asakinah maksudnya adalah bahwasanya dia berhubungan dengan perempuan sebagai contoh misalnya firman Allah subhanahu wa taala قَالَتْ ini Alladu birrahmani mingga ingkunta takian. Ya, kita ingat bahwasanya tak ta, as-sakinah adalah tak yang disukun yang digunakan untuk jenis perempuan. Tak ini diletakkan ya di akhir dari suatu kata. Dikandangkan pada akhir dari suatu kata, sehingga Kolah, ya kita perhatikan dia digandeng dengan tak yang disukun, ya kolats menjadi, ya dan dia untuk perempuan, karena dalam firman Allah ini, ya kolats, artinya, ya dia berkata, maksudnya dia mengisahkan, ya bahwasanya dalam ayat ini mengisahkan tentang kisah Maryam, yang berkata adalah Maryam kolats, ya untuk perempuan, kita perhatikan kolah dia ada tak yang disukun. Sehingga kata qala Yang bersambung dengan ta yang disukun ini Maka dia Adalah termasuk fi'il Ya Qalats inni a'udhu birrahmani Minka inkun tatakian Ya, Maryam berkata Ya, sesungguhnya aku Berlindung kepada ar-Rahman Berlindung kepada Allah SWT Darimu Ya, maksudnya tatkala didatangi oleh Jibril, ya Inkun tatakian Jika kamu adalah termasuk orang yang bertakwa. Baik, itu adalah ciri dari isim maupun fiil. Ya, demikian pula, ya, sebagaimana pada isim, bahwasanya untuk fiil, apabila suatu kata menemukan ya, salah satu dari ciri-ciri tersebut, ya, baik itu kot maupun sin maupun saufa maupun tak taknes asakina, walaupun hanya. Satu tanda sudah cukup kita katakan dia sebagai fiil Baik, kami kira sudah dapat dipahami